Halo teman-teman apa kabar ada saya kembali harian surya sahabat kamu teman baik kamu dari pagar kehidupan. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Kita sudah menjumpai bulan Ramadan ya kali ini. Di bulan Ramadan banyak sahabat pagar kehidupan yang sudah mulai lemas. Nah, bagaimanapun keadaan kamu saya doakan semoga di hari ini walaupun mungkin bagi kamu yang beribadah sudah terasa mulai lemas gitu ya. Banyakkan ngantuknya, banyakkan lemasnya. Ayo. Ada saya di sini, sahabat kamu di telinga kamu. Kali ini kita akan kembali berdiskusi mengenai suatu hal yang seru. Benar sekali. Nah, Nah maka dari itu, ayo semangat dong Jangan jadikan ibadah kamu sebagai alasan kamu untuk menjadi ngantuk dan lemas seperti sekarang ini ya Kali ini teman-teman, saya akan kembali ada di telinga kamu untuk membicarakan sesuatu hal yang seru dan juga penting Wah, hal apa itu mas bro? Kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan yang bernama kejenuhan Betul, masalah kejenuhan Wah, kalau kita bicara masalah kejenuhan kayaknya kamu udah mulai tersenyum nih Kenapa? Karena percaya atau enggak, masalah kejenuhan ini adalah masalah yang selalu ada loh di dalam kehidupan setiap orang Nah sekarang coba nih, di bagian depan ini saya mau nanya dulu Ada nggak di antara kamu semua yang mendengarkan video saya kali ini yang sedang jenuh dengan masalah hidup kamu? Ada beberapa orang yang mungkin sedang mengalami kejenuhan dalam asmara ya, ada juga diantara kamu yang mungkin jenuh dengan pekerjaan kamu, dan bahkan ada juga lo mohon maaf sekali, banyak diantara kamu yang sudah mulai jenuh di dalam berbuat kebaikan karena mungkin lelah ya, udah capek-capek berdoa, udah capek-capek beribadah, tapi kok tidak sebanding dengan apa yang kamu dapatkan. Nah, kalau memang itu menjadi masalah kamu, ini adalah video yang tepat buat kamu izinkan saya untuk membedahnya dan membawa kamu ke jalan yang benar Nah teman-teman, kalau kita bicara masalah kejenuhan Selama ini teman-teman banyak sahabat pagar kehidupan yang salah tafsir Mengenai satu hal yang disebut dengan jenuh Beneran salah tafsir Banyak orang berpikir, mas bro Gue lagi jenuh nih dalam hubungan asmara gue Gue kayaknya harus cari pasangan baru Atau ada juga orang yang jenuh dalam karirnya Dia ngerasa bahwa Aduh mas bro, gue nih lagi kerja jenuh banget deh Kayaknya emang gua gak bakat di bidang ini Apa gue harus berhenti aja ya? Ada gak diantara kamu semua yang merasa Bahwa jenuh adalah akhir dari segalanya Akhir dari hubungan, akhir dari pekerjaan Bahkan juga akhir dari hidup kamu Ups Pertanyaannya, emang benar ya? Kalau jenuh itu pertanda kamu harus mengakhiri segala sesuatu hal yang kamu jenuhi Jawabannya salah Nah sekarang saya akan menjabarkan satu persatu Masalah kejenuhan sekaligus obat Bagaimana sih cara pandang saya untuk mengobati kejenuhan dengan cara yang betul Pertama, pengertian kejenuhan yang betul itu adalah begini Jenuh itu bukan berarti kamu sudah tidak cocok Jenuh itu berarti kamu butuh naik level Saya ulangi sekali lagi Jenuh itu bukan pertanda bahwa kamu sudah tidak cocok Tapi jenuh itu adalah signal yang diberikan tubuh Supaya kamu naikin lagi dong level kehidupan kamu Ke level yang lebih tinggi Lah maksudnya gimana? Iya, selama ini, kalau misalnya kamu jenuh kan kamu mikir bahwa kamu nih sudah harus berakhir Berakhir hubungannya, berakhir karirnya, itu salah teman-teman Bukan begitu Yang betul, selama ini kamu tuh jenuh karena kamu selalu berada di zona nyaman kan Coba, kamu pikirin deh Sekarang ada gak hal yang lagi kamu jenuhin dalam hidup? Pikirin hal itu Misalnya, kamu sekarang lagi jenuh dengan hubungan asmara Hubungan asmara yang jenuh itu bukan pertanda bahwa kamu dengan dia sudah tidak cocok Enggak Kamu dan dia masih cocok Bahkan selalu cocok Bedanya Kamu dan dia nih udah terlalu lama mengulangi semua pola yang sama Betul Mengulangi sebuah pola yang sama Sampai akhirnya lu berdua jadi bosen kan Contohnya Kenapa sih kalau setiap malam minggu kok kencannya ke situ-situ lagi? Ngelakuin itu-itu lagi? Ya kalau ketebak lama-lama bosen dong Lama-lama jadi jenuh Karena kamu berdua sudah terlalu nyaman melakukan suatu hal yang sama Nah kalau dalam hubungan asmara Seandainya kamu jenuh Jangan ganti pasangan kamu Sekali lagi Kalau kamu jenuh dalam hubungan asmarah Jangan ganti pasangan kamu Selama ini, banyak teman-teman di pagar kehidupan yang ngeluhnya begini Mas bro, kenapa ya? gua kalau setiap kali menjalani hubungan asmara mas bro Kok gue jenuh mulu? Ketika gua jenuh, gue cari pasangan baru, jenuh lagi Gue cari pasangan baru, jenuh lagi Kenapa tuh mas bro? Jawabannya karena salah lu sendiri Loh, kok bisa salah gua sendiri? Maksudnya gimana? Karena... Bukan dengan cara mencari pasangan baru jenuh kamu akan sembuh Bukan Cara menyembuhkan jenuh itu tetap dengan pasangan kamu saat ini Hanya levelnya dinaikin Jangan melakukan sebuah hal yang sama terus itu membuat kamu jadi jenuh Masuk akal gak? Nah sekarang kita bicara masalah asmara dulu ya Kita fokusin dulu Bagi kamu yang sekarang sedang jenuh dalam pernikahan Kamu sedang jenuh dalam hubungan asmara antar kekasih Kamu bisa mengobati kejenuhan dengan mencoba teknik saya Yang bernama bakar pola lama lu Bener, bakar pola lama lu Jangan ngelakuin pola yang sama terus-terusan Kenapa sih kencannya setiap malam minggu nonton terus Kenapa sih kok malnya itu-itu mulu? Kenapa sih setiap kali ketemuan kok makannya juga disitu lagi, disitu lagi? Coba dong rubah. Jangan-jangan kamu nih sebenarnya sudah terlalu nyaman berdua. Udah banyak ketebaknya. Nah kalau udah banyak ketebaknya itu loh yang bikin hubungan kamu jadi jenuh. Coba mulai saat ini, berdua dong jalan-jalan ke tempat yang berbeda Yang biasanya kencan di mall A, pergi dong ke pasar swalayan Belanja kek buat bukaan puasa, kan lebih seru Kalau selama ini kamu makan di mall, sekali-sekali makan dong di emperan Walaupun mungkin harganya jauh lebih murah, bukan berarti makanannya gak kalah enak loh, setuju gak? Nah, mas bro, kalau dengan cara seperti itu, apakah kejenuhan gue bisa hilang? Bisa, cuman ada satu lagi nih Kalau seandainya kamu sedang jenuh dalam sebuah hubungan Ada perkara yang harus kamu perhatikan Perkara itu adalah Apa sih yang kamu berdua ingin tuju dalam hubungan kamu Contoh nih Bagi kamu yang katanya Berdua ini pacaran tujuannya untuk menikah Kenapa sampai detik ini kamu tidak menikah-menikah? Bisa jadi loh kejenuhan hubungan kamu berdua ini karena sudah terlalu lama pacaran yang tidak ada ujungnya Kalau tujuan kamu pacaran cuman buat main-main, ya nggak masalah Tapi kalau salah satu dari kamu, misalnya tujuan pacaran untuk menikah, kasihani dia dong Segerakan untuk menikah, karena bisa jadi kejenuhan di antara kamu berdua Karena sudah terlalu lama berada di zona nyaman harus naik ke level yang lebih tinggi, yaitu pernikahan Jelas ya Jadi di sini saya tidak setuju Dengan kamu yang ketika jenuh cari pasangan baru Apalagi sampai selingkuh No, jangan Ketika kamu selalu selingkuh Cari pacar baru ketika jenuh Itu sama saja seperti Menggali lubang kuburan kamu sendiri Jelas ya Jadi mulai sekarang Kalau kamu sedang jenuh dengan pasangan kamu Naikin level kamu ke level yang lebih tinggi Nah mas bro Tadi kan lu bilang Kalau misalnya kita jenuh dalam hubungan asmara, itu pertanda kita harus naikin ke level yang lebih tinggi, yaitu bisa jadi pernikahan atau pergi ke tempat kencan yang berbeda, betul nggak? Nah, bagaimana dengan orang yang sudah menikah, Mas Bro? Kadangkala ada kan, orang yang udah jadi suami istri, nikahnya udah lama, tapi tiba-tiba jenuh gitu. Nah, cara ngobatinya gimana tuh, Mas Bro? Kalau seandainya ada pasangan yang udah menikah, dan menikahnya udah lama, kemudian jenuh. Cara ngobatinnya ya sama Bedanya karena kamu sudah menikah Gak mungkin dong tiba-tiba kamu ijab kabul lagi Gak mungkin dong tiba-tiba kamu mengikat janji setia lagi di rumah ibadah kamu Gak mungkin kan? Nah solusinya seandainya kamu sudah menikah dan jenduh Coba lakukan kencan berdua Sama seperti ketika kamu masih pacaran dulu Kebanyakan orang yang sudah menikah lama, mereka mengulangi pola yang sama, yang membuat mereka berdua menjadi jenuh. Nah, obatnya coba kencan lagi, yang biasanya mungkin berdua makan sama anak di rumah. Coba sekali kali berani gak berdua pergi ke mall nonton bioskop lagi, makan-makan lagi, pergi ke tempat-tempat wisata yang dulu kalian berdua pernah pergi ketika masih menjadi kekasih. Nah, ketika menjalani hal-hal baru bersama pasangan, di situ kamu akan naik level. Dan di situ juga, kejenuhan kamu pasti hilang. Jelas ya? Nah, itu untuk hubungan asmara. Bagaimana seandainya gua Mas Bro, gue lagi jenuh nih. Tapi jenuhnya gue adalah dengan pekerjaan gue. Gue nih sekarang sedang menjalani sebuah keadaan yang membuat gue tuh jadi bosen banget, Mas Bro. Gue jenuh dengan pekerjaan gue dan gue bosen. Gimana obatnya untuk mengatasi kejenuhan gue dalam bekerja? Nah, kalau untuk pekerjaan, ini cara ngobatinnya agak berbeda kalau seandainya kamu jenuh dengan asmara. Kalau jenuh dengan asmara, tadi saya bilang, kamu tidak perlu mutusin pasangan kamu apalagi sampai menceraikan. Tidak perlu. Tapi kalau pekerjaan, beda. Tadi saya bilang apa teman-teman, jenuh adalah sebuah signal bahwa kamu ini sebenarnya butuh untuk naik level Nah ketika kamu sekarang sedang bekerja, kemudian kamu jenuh, itu pertanda pekerjaan kamu terlalu gampang buat kamu Gampang ditebak maksudnya Ketebak gitu, habis dari sini gua nanti ngelakuin itu, dari situ ke sini, terus-terusan akhirnya bosen Ketika kamu bekerja sudah bisa ditebak nih, aduh nanti paling gue buka laporan lagi, mereksa laporan lagi, atau ngitung akutansi lagi, ngitung pembukuan lagi. Kalau udah bisa ketebak pasti jenuh deh. Sesuatu hal yang bisa ditebak itu berarti terlalu gampang buat kamu. Kalau terlalu gampang, itu namanya kamu tidak ada tantangan dalam pekerjaan. Nah wajar dong kalau udah bisa ditebak, terlalu gampang buat hidup kamu, akhirnya kamu jadi jenuh. Nah, solusinya gimana, Mas Bro? Solusinya, coba deh. Kamu tanyakan dulu ke hati kamu nih. Kamu tanyakan. Tanyakan, kira-kira pekerjaan yang gua jalani saat ini, apakah betul-betul pekerjaan yang gue suka? Atau jangan-jangan gua mengerjakan pekerjaan ini cuman gara-gara duit lagi? Hmm... Biasanya orang yang bekerja karena memang dia suka dengan pekerjaannya Dia tidak mungkin mengeluh teman-teman Dia tidak mungkin mengeluh bukan karena pekerjaannya tidak sulit Pekerjaannya sulit Tapi kalau dia cinta dengan pekerjaannya Keluhannya itu tidak akan keluar Karena dia akan menganggap tantangan itu adalah sebuah hal yang mengasyikan Nah bisa jadi nih kamu yang sekarang lagi jenuh dengan pekerjaan kamu Kamu itu gak suka kan dengan pekerjaan kamu Jadi gini teman-teman, tolong dengarkan baik-baik Kalau kamu jenuh dengan pekerjaan kamu Itu masalahnya pasti cuma dua Cuma dua Yang pertama, pekerjaan itu terlalu gampang ditebak buat kamu Yang kedua, karena kamu mengerjakan pekerjaan Yang sebenarnya tidak kamu sukai cuman gara-gara duit doang kamu bekerja ini hmm. Nah, solusinya gimana? Kalau untuk karir, kamu harus pindah Beda dengan asmara kalau asmara tadi saya bilang ngobatin jenuh gak boleh mutusin pasangan apalagi menceraikan tidak boleh perbaiki dengan melakukan hal baru itu kalau asmara nah kalau pekerjaan beda kebalik ketika diri kamu sedang jenuh dalam pekerjaan cari pekerjaan lain yang lebih menantang dan kamu cintai sekali lagi cari pekerjaan lain yang lebih menantang dan kamu cintai titik gak ada cara lain Contoh nih, kamu sekarang lagi jenuh dengan pekerjaan kamu di kantor Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam Gitu mulu selama bertahun-tahun Akhirnya kamu jenuh Jenuhnya itu karena buat kamu itu membosankan Membosankannya karena kamu gak suka sebenarnya dengan pekerjaan itu Udah gitu gampang ditebak lagi Jenuh deh kamu Nah sekarang coba kamu tanyakan diri kamu baik-baik Kamu gak sayang dengan umur kamu? Gak sayang dengan hidup kamu yang kamu habiskan hanya untuk menjadi orang yang terbudaki oleh uang Sayang gak dengan umur kamu? Kalau memang sayang, ayo dong Berhenti dari pekerjaan ini Berhenti dari pekerjaan yang memang sudah membuat kamu jenuh untuk sekian lama Berhenti Ganti dengan pekerjaan yang betul-betul kamu cintai dari hati Dan memberikan tantangan buat diri kamu Cinta dan tantangan Itu adalah pekerjaan yang harus kamu lakukan Nah memang tidak mudah Tidak mudahnya karena kamu harus melawan zona nyaman Aduh mas bro, gua kan punya anak, gue punya pasangan Kalau nanti gue tiba-tiba berhenti nih, mereka makan apa? Itu pertanyaan yang paling sering kalau saya bilang kamu harus berhenti dari pekerjaan kamu Jawaban saya adalah begini Tuhan itu ada dan Tuhan itu selalu menyertai orang yang mau hijrah ke jalan hidup yang lebih baik Saya ulangi sekali lagi Tuhan itu ada Dan Tuhan itu selalu menyertai seseorang Yang mau berhijrah ke jalan hidup yang lebih baik Nah sekarang kamu tanyakan Tuhan kamu itu siapa? Tuhan Yang Maha Esa atau Uang? Pikirkan deh itu baik-baik Jadi sekarang coba Mulai detik ini kamu pikirin deh Apa sih pekerjaan impian kamu? Lakukan itu sekarang juga Supaya jenuh kamu hilang Jenuh itu sebuah anugerah Supaya kamu bisa naik level ke level yang lebih tinggi dari level kamu saat ini Hargai kejenuhan kamu dengan berani melakukan hal baru yang menaikkan level kamu Nah mas bro, itu kan kejenuhan tentang pekerjaan Tadi yang di awal adalah kejenuhan tentang percintaan atau asmara Tapi gua lagi jenuh nih Jenuhnya gue mas bro bukan karena pekerjaan dan juga bukan juga tentang asmara Jenuhnya gua ini gue jenuh dengan hidup gue Masalah hidup gue tuh terlalu banyak mas bro Gue berantem sama orang tua Pasangan gua gak menghargai gue Gue di kantor juga gak dihargai Omset penjualan gua turun Aduh kayaknya masalah gue banyak banget mas bro Gue jenuh sama hidup gue Cara ngobatinya gimana? Nah bagi kamu yang sekarang mengalami kejenuhan dalam hidup Bukan karena pekerjaan ataupun hubungan asmara saja, tapi kamu jenuh dengan hidup kamu secara keseluruhan gitu ya. Obatnya cuma satu. Obatnya adalah kamu butuh di-charge ulang. Sekali lagi, kamu butuh di-charge ulang. Ibarat kata handphone, handphone itu juga butuh di-charge kan? Kalau nggak di-charge, handphone itu nggak bisa dipakai. Nah, sama kayak kamu nih, yang lagi ngangguk-ngangguk, yang lagi ngerasa dirinya tuh lagi jenuh dalam hidup tapi enggak tahu mau ngapain, kamu tuh butuh di-charge loh. Cara nge nya adalah kembalilah kepada Tuhan semesta alam. Banyak orang-orang di sekitar saya, mentang-mentang sudah menjadi manusia modern, enggak mau lagi tuh nyembah Tuhannya. Enggak mau lagi tuh beribadah sesuai dengan keyakinan yang gak mau. Bawa aneh kalau disuruh ibadah Aduh males banget mas bro nanti aja deh Aduh gue bukan orang suci mas bro Masih banyak dosa ntar aja deh ibadahnya 1001 macam alasan keluar dari mulut dia Hanya karena dia tidak mau untuk kembali menyembah Tuhannya Padahal Satu-satunya charge kehidupan yang paling bagus Adalah ketika kamu menyentuh Dalam tanda kutip Sang pencipta Nah sekarang Pertanyaannya adalah kenapa sih kok kamu kayaknya males banget deh Untuk beribadah kepada yang menciptakan kamu Kenapa sih Coba deh mulai detik ini Kamu saya jamin hilang tuh jenuh hidup kamu Kalau kamu mau kembali ke Tuhan semesta alam Bagi kamu yang muslim ayo salatnya dikerjakan lagi dong Tepat waktu dong Pelan-pelan jangan buru-buru dinikmati Kalau memang bisa, pahami juga artinya Supaya merasuk ke dalam hati Sehingga salatnya kusyuk Pasti sembuh tuh jenuhnya Nah bagi kamu yang non-muslim juga sama Bagi kamu yang nasrani Ayo, kapan kamu terakhir ke rumah ibadah kamu? Bagi kamu yang Buddha Bagi kamu yang Hindu dan beragama lain Kapan terakhir kali Kamu berusaha dengan keyakinan kamu Menyentuh sang pencipta? Kapan? Saya jamin Saya jamin kalau selama ini kamu jenuh dalam hidup Pasti kamu udah lama banget loh Nggak kembali ke sang pencipta Bener apa enggak? Nah kalau memang bener, salah siapa? Salah kamu kan? Karena kamu sendiri yang mengabaikan Tuhan semesta alam dari dalam hidup kamu Nah sekarang Kalau memang kamu sudah jenuh dengan hidup kamu Kembalilah kepadanya Mulai detik ini nggak usah basa-basi Setelah kamu menonton video ini Ayo Kamu janji Janji dengan diri kamu sendiri Mulai detik ini gue coba ah, Gue mau coba nih kembali beribadah Sesuai dengan keyakinan gua mas bro Selama ini gue sudah meninggalkan Tuhan semesta alam terlalu jauh gua gak mau lagi Gue udah tobat Gue mau menjadi orang baik Wah kalau bisa kayak gitu Itu setan di kiri kanan kamu Nangis dia kejer nangisnya Percaya atau enggak, kalau kamu kembali kepada Tuhan semesta alam, hidup kamu pun akan berubah. Itu terjadi pada saya, dan itu pun banyak terjadi kepada orang-orang di luar sana yang hidupnya penuh dengan masalah. Nah, jadi sekarang prakteknya gini. Kamu lihat dulu, kamu sekarang sedang jenuh dalam hal apa? Kalau kamu sedang jenuh dalam percintaan, lakukan tadi yang saya bilang. Kalau kamu sudah jenuh dalam pekerjaan kamu, lakukan juga seperti cara saya tadi bagaimana menghilangkan jenuh dalam pekerjaan Seandainya kamu jenuh dalam semua hal alias hidup kamu penuh dengan kejenuhan Kamu juga lakukan apa yang saya katakan tadi yaitu kembali ke Tuhan Semesta Alam Lihat di mana titik kejenuhan kamu dan sembuhkan dengan teknik yang saya ajarkan tadi Sebarkan video ini teman-teman, karena di bulan suci ramadhan ini, apapun keyakinan kamu, kamu juga harus terus berbuat baik dengan cara menyebarkan video saya ini kepada semua teman-teman kamu di sosial media. Karena apa? Bisa jadi loh, ada teman kamu nih yang udah mau bunuh diri karena dia jenuh, tiba-tiba mendengarkan video ini, dia jadi tahu harus melangkah kemana. Yang kenapa pahala bukan saya, tapi kamu yang membagikan video ini. Ya? Bagikan video ini sambil kamu praktekkan untuk mengobati diri kamu sendiri Dan ingat baik-baik selalu ada jalan dari setiap masalah Dan masalah itu adalah pertanda bahwa memang hidup kamu penuh dengan kemajuan praktekkan ini semua dan lihat hasilnya ya Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari pagar kehidupan Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving Bye-bye